Yang lain harapannya ya. di 2020 Mbak Siska apa? Semoga semakin lebih baik lagi deh pokoknya. Apapun lebih baik aja. Amin. Uh, buat Mbak Ayu 2020 harapannya apa? Jadi istri soleh. Amin. Amin. Mbak Anissa harapannya apa? Harapannya cepat dapat momo gak? Amin. <tuk> <tuk> Kalau Mbak Lala 2020 apa ini? rapi rapi. Apa? Apa yuk, dapat ngomongan lagi, <laughs> semoga lebih baik daripada tahun kemarin. Semuanya ya, oke okay, amin. Jihan buat Audi. adik Cavi, Jihan. Jihan Audi 2020 Nikah. harapannya apa? Ah Nikah yang belum tercapai di 2019 semoga segera tercapai 2020. Amin, amin. jadi banyak ya. Uh, buat Mbak Wiwi, segera naik haji. Amin. <laughs> amin. amin. Buat adik putri harapannya 2020 apa? Semoga menjadi lebih baik di 2020. Ya. Amin. Buat Tiara. Amat ya. makin hmm. baik kedepannya. Pak Davi. Amin. Detik-detik di jam sudah... Hi. Sudah oh, harapannya mendekati. untuk MJ ya. Harapannya apa mas? Harapan untuk MJ entertain ke depan lebih baik. Lebih bisa dipercaya oleh masyarakat. Amin. Se-Indonesia biar Amin. lebih maksimal untuk penampilannya. Ya Amin. luar biasa. Oke, okay, nah, dari pihak antau project ya. ini kurang berapa menit lagi? Kurang satu menit lagi. Badevi, hitung okay. mundur aja ya. Oke. Dari dari 15. Ayo, dari 15 atau 10? Sama-sama ya. Ayo. 15. 15. 14. 13. 12. 11 10 9 8 7 6 lima, 4 3 dua, 1 Happy New 2020 Selamat datang tahun 2020 Alhamdulillah jaya bangsaku, jaya negeriku, indonesia akan semakin maju, dan mari kita saksikan bersama saudara-saudara, di acara Tahun Baru, yang sangat luar biasa ini, impian Jaya Ancol yang sangat luar biasa, menyongsong, menyambut, Tahun Baru, 2020 selamat datang 2020 dan mari kita saksikan bersama gegap gempita disambut seluruh dunia tahun baru yang kita tunggu-tunggu tahun baru yang kita nanti-nanti 2020 Selamat tinggal tahun 2019 Sebuka saja kenangan yang pahit, kenangan yang manis Amin. Selamat tinggal 2019 2020. Selamat datang 2020 Selamat tahun baru buat SNP Indonesia semuanya Semoga apa yang diinginkan di tahun 2019 yang belum terwujud ...mudah-mudahan terwujud di tahun 2020. Amin. Uh, harapan saya... <laughs> ...harapan saya sehat selalu. Uh, apa yang belum terwujud di 2019... ...semoga... Uh, ...apa? <laughs> Mbak Devi. Si. Ya. Taman impian Jaya Ancol malam Iyi, hari om. ini sangat luar biasa. Hi. Ini seluruh penonton, seluruh pengunjung... Ya. Hanya menanti-nanti menanti. di tahun yang crash, tahun yang baru ini. Welcome to 2020. Dan It's semoga nanti -nanti. saja harapan kami Indonesia akan lebih maju. Akan lebih maju, Amin. semakin damai, hmm. tidak ada kerusuhan. Juga selamat tahun baru buat teman-teman artis semuanya, Nyupa Lapa. Ah. Selamat tahun baru untuk mas-mas musisi. Nyupalapas semoga semakin sehat. Amin. Diparingi lancar rezeki Amin. Selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada. Alhamdulillah. Dan untuk Bunda Juwana juga hmm. selamat tahun baru. Semoga sehat selalu. Ya. Diparingi lancar rezeki juga selalu dalam lindungan Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Eh kayaknya kita kasih asik lagi dah ya. Oke. Okay. Mas Selamat. Kami ucapkan. Selamat Kajem. Tahun Baru 2020. Untuk Ki Ageng Selamet, semakin sukses, semakin jaya, selalu diberi kesehatan. Amin, amin. mau lagu apa, mas? Hah? Ya Allah re, re, ado re, kakrungu. Wow. Hah? Masya Allah. Oke. Okay. Wow, wow, keren banget. Oke, okay. oh, oke. Okay. Oke. Okay. Special request dari Boss MJ Entertainment. Kuta. Kuta bisa. <laughs> ter